Mitra Bisnis, tahun depan Pemda DKI berencana untuk menerapkan sistem tarif parkir berlangganan. Nantinya, setiap memperpanjang STNK, pemilik motor akan dikenakan biaya Rp35.000 dan mobil Rp75.000. Lalu mereka akan diberi stiker bebas biaya parkir di jalan selama satu tahun. Salah satu tujuannya adalah mendongkrak PAD yang diprediksi dengan sistem ini akan bisa mencapai 200 miliar lebih. Tapi rencana ini menyimpan potensi konflik antara pemilik kendaraan dengan juru parkir yang mungkin masih meminta uang parkir di arealnya. Nah untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Terigu Indonesia, Ratna Lupis. Bu Ratna, bagaimana komentar Anda? Uh, kalau saya sih uh, setuju ya. Setuju kenapa? Kita memang harus mulai ada penataan, walaupun nanti itu membutuhkan satu proses ya. untuk menjadi lebih baik gitu ya. Tapi paling enggak eh si tukang parkir itu eh dia kalau digaji bulanan kan dia berarti pendapatannya tetap gitu ya. Itu akan membuat satu hal yang dia mungkin lebih baik. Nah, sekarang tinggal kita bersama-sama sebagai masyarakat gitu ya, anggota masyarakat untuk sama-sama mengawasi. Tapi tapi saya yakin pasti kita tetap akan membayar. Tapi membayar ini di sini kita akan serelanya tentunya ya, sebagai tips aja gitu ya. Ya, tapi kalau saya sih menurut saya baik. Ini satu langkah yang memang kita harus mulai apa-apa itu -apa teratur gitu loh. Nanti kalau toh itu di lapangan uh, itu ya kita perbaiki, kita perbaiki, tapi kita harus mulai. Dan itu memang membutuhkan proses gitu. Ya, tapi ini kan berpotensi menimbulkan konflik antara pengendara dan juru parkir yang mungkin masih meminta uang parkir, Bu. Saya yakin uh, pemerintah apa pemda ini juga mulai mulai apa ya, mulai mengatur gitu ya. Karena karena kadang-kadang memang kita juga terlalu negatif kepada uh, birokrat juga nggak nggak begitu ini ya. Karena saya tahu mereka pasti juga. Dan itu nanti proses saja gitu loh. Dan kita saya saya saya mendukung karena memang harus kita mulai apa-apa tuh teratur gitu loh. Gitu. Eh misalnya basle kita dulu kan juga gitu. Tapi kan kemudian apa namanya? Andai kan semua supervisor itu digaji, gitu dia kan jadi idealismenya ada gitu loh, nggak ngajar setoran gitu loh. nah ini kan juga dia kan gak akan kejar storan jadi dia kan juga akan tertip gitu loh nah sekarang ini tinggal kita masyarakat kita juga ikut mendidik gitu loh ikut mendidik ikut mengawasi tapi saya sangat setuju kenapa karena ini adalah satu e, awal daripada bahwa kita harus apa apa tuh teratur gitu loh gitu loh nanti kan e, kalau dia sudah bisa memenuhi apa hajat hidupnya dengan baik tentunya idealismenya dia bisa kok e, apa namanya di ini kan gitu dijalankan gitu loh kita jangan kita harus wah, ini aja apa positif aja ya tapi saya setuju karena memang apa apa kita harus ada ada pengaturan gitu loh bukannya pemda yang harus mendidik atau menyiapkan juru parkirnya kita sendiri kan sekarang kayak coba proses uh, anti korupsi ya kita memakan satu satu ini ya di mana masyarakat sekarang gitu jadi mereka juga kita masyarakat juga ikut peran serta gitu loh menurut saya jangan semuanya uh, apa namanya pemerintah karena Pemerintah sendiri kan juga terbatas untuk pengawasannya. Untuk nah nantinya tentunya kita misalnya kita komplain atau apa gitu ya. Kan itu nanti tentunya pemerintah juga akan memperbaiki terus gitu loh. Dan kita sama-sama ser peran serta kita tuh ikut gitu loh dalam pembenahan ini gitu loh. Demikian Ratna Sari Sarilopis dan saya Rizal Andika.